jimat punya cerita dengan judul tumbal pesugihan pengantin Setiap yang bernyawa pasti merasai mati Dan bahawa senyekam akan disumpurnakan pahalamu kita Perkenalkan namaku Nata Rumahku Arya Bujinegoro Timur Kisah ini dialami oleh tetanggaku Sewaktu merantau di tahun 2017 lalu Ini kisahnya malam Jumat malam yang dikeramatkan oleh sebagian orang suasana kampung saat itu sangatlah sepi banyak orang yang telah menutup rumahnya dan berdiam diri di dalam rumah biasanya pak is tukang bakso keliling lewat depan rumah dan mangkal cukup lama di dekat rumah sambil nunggu para pembeli Namun malam itu, ternyata Pak Is tidak kelihatan datang hidungnya. Rombong jajanan atau gorengan wakji juga tutup, padahal biasanya dari maghrib sampai jam 12 malam selalu ramai oleh pembeli. Hal ini terjadi lantaran di desaku sedang gempar soal pesugihan pengantin yang marak terjadi. Sampai hari ini belum tahu siapa yang melakukan pesugihan itu entah dari dalam desa atau luar desa juga tidak ada yang mengetahuinya para warga ketakutan karena pesugihan ini menggunakan tumbal para warga dihantui karena adanya pesugihan ini mereka mencurigai sebuah keluarga yang dulunya miskin sekarang menjadi sangat kaya namun entah apa pekerjaannya Karena tidak ada bukti jika keluarga itu telah melakukan perzujian, maka warga pun tidak berani berbuat apa-apa. Merasakan jika malam itu terlalu sunyi beda dengan malam-malam sebelumnya aku pun hanya bisa berdiam diri di rumah dan berusaha untuk tidur jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam di luar rumah sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia lagi Hanya ada suara nyanyian angin dan burung-burung gagak Sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang menambah aura mistis kala itu Aku bersiap tidur Sedangkan kakekku, Mbah Tri, masih terjaga dengan sebatang rokok di tangannya Sambil berkumam, aku berkata Apa yang bakalan terjadi malam ini? Rasaku tidak enak. Sudah, langsung tidur saja. Tak perlu mikir macam-macam. Akhirnya aku langsung beranjak tidur. Dan baru beberapa saat aku memejamkan mata, terdengar suara kentongan yang menandakan ada peristiwa yang sedang terjadi. yang terjaga saat itu langsung beranjak dari kursinya, kemudian membuka pintu depan dan keluar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa mbah? Seperti ada suara kentongan. Gak tahu ya. Kamu tidur saja, gak usah ikut keluar rumah. Siharinya, desa itu kembali geger karena ternyata semalam Pak Daryanto hampir menjadi korban. Untung Tuhan masih menyelamatkannya. Kakek yang tahu ceritanya kemudian menceritakannya kepada. Malam yang sunyi habis ada nisa. Pak Daryanto yang seharian kerja di sawah langsung beranjak tidur. Pak Daryanto tinggal di daerah yang masih sangat sepi dari rumah penduduk Bagian belakang rumahnya adalah kebun dan samping rumahnya hanya ada satu rumah saja Di barat rumahnya ada jalan kecil yang hanya bisa dilalui sepeda pancal Malam itu dia hanya tidur sendirian karena istrinya sedang pulang ke rumah orang tuanya Akhirnya Pak Daryanto pun tertidur pulas Saat tertidur itu Pak Daryanto bermimpi didatangi oleh dua orang tua laki-laki dan perempuan Dan satu wanita cantik Pak Daryanto ditawari oleh kedua orang tua itu untuk menikahi wanita cantik itu Dan tanpa pikir panjang Pak Daryanto menyetujuinya. Setelah setuju, Pak Daryanto diajak ke rumah kedua orang tua itu untuk dimandikan kembang, kemudian disuruh menggunakan pakaian pengantin yang masih baru dan wangi. Acara perkawinan pun segera dilangsungkan. Pak Daryanto dengan senyum merona sangat senang karena bisa menikahi seorang gadis cantik berkulit putih. Acara telah selesai. Akhirnya Pak Daryanto bersama istri cantiknya masuk ke dalam kamar. Betapa kagetnya Pak Daryanto karena mengetahui gadis cantik yang dinikainya tadi berubah menjadi seorang nenek-nenek tua berambut putih bermuka hancur dan bergigi taring. Dalam tidurnya Pak Daryanto yang jerit-jerit ketakutan. Di saat yang bersamaan Pak Warso baru pulang dari tempat kerja dan mendengar jeritan dari dalam rumah Pak Daryanto itu. Dia berhenti dan berusaha masuk ke rumah Pak Daryanto untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Nah, Pak Daryanto, tolong, tolong, tolong!" Masih terdengar suara dari dalam rumah. Pak Warso memutuskan untuk dobrak pintu rumah itu. Setelah bisa masuk ke dalam rumah Pak Warso langsung mencari sumber teriakan dan betapa terkejutnya Pak Warso karena ia mengetahui Pak Daryanto terkapar berteriak dengan berselimut putih kain kafan. Pak Warso berusaha membangunkan Pak Daryanto tapi tak kunjung ada hasilnya. Nah, karena tidak mau ada halal yang tidak diinginkan terjadi, kemudian Pak Warso keluar rumah untuk memanggil para warga. Pak warga pun berdatangan kemudian Pak Daryanto dengan membawa seorang dukun. Setelah dibacakan doa-doa dan diusapkan air ke muka Pak Daryanto, Pak Daryanto pun terbangun. Pak Daryanto memperlihatkan raut muka yang ketakutan dengan sedikit menjerit-jerit teringat apa yang barusan ia alami. Setelah mendapat teh hangat dari salah satu warga Pak Daryanto Nyerita no opo isi ngimpi nekwi mau Warga pun sontak kaget dengan apa yang diceritakan Pak Daryanto Menurut dukun sing nangani Pak Daryanto itu adalah salah satu bentuk tumbal pesugian Dan sasarannya saat itu adalah Pak Daryanto Mungkin yang ingin menjadikan Pak Daryanto tumbal adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan Pak Daryanto Gitu loh le Mendengar cerita dari kakek aku pun ikut ketakutan Kapan semua ini akan berakhir pikirku Akhirnya aku mengusulkan bagaimana kalau diadakan ronda malam Dan juga penyelidikan kira-kira siapa yang melakukan pesugihan pengantin ini Kakek pun setuju dan diadakan rapat bersama warga Agar masalah ini segera berakhir Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana jika kita mengadakan gideran ronda malam Sembari mencari informasi kira-kira siapa yang sudah meresakkan kampung kita ini Baik pak, kami setuju Kita harus segera menyelesaikan masalah ini Kita tidak boleh tinggal diam Apa yang dialami oleh Pak Daryanto itu sudah jelas adanya Jika ada yang tidak beres dengan desa kita ini Pak RT Baik kalau begitu, besok pagi saya buatkan jadwalnya untuk ibu-ibu cukup menjaga rumah masing-masing dan segera memberi kabar bila ada sesuatu yang mencurigakan. telah dilakukan. Ada enam warga yang mengikuti ronda pertama ini. Salah satunya aku dengan kakek. Kami mengitari seluruh desa, termasuk mendatangi makan desa. Namun tidak ada hal yang mencurigakan. Tepat pukul jam 12 malam, tiba-tiba kami menemukan ada hal yang mencurigakan. Ada seseorang lelaki yang bersembunyi di semak-semak dengan mengawasi kami. Kami pun memutuskan untuk mengejarnya dan dia pun lari. Sesegera mungkin aku memukul kentongan agar para warga keluar rumah untuk bersama-sama mencari sosok laki-laki itu. Sampai menjelang pagi kami tidak menemukan sosok itu. Pencarian pun kami sudahi. Besok malamnya kami melanjutkan ronda dan perusaha jika laki-laki itu harus tertangkap. Aku bersama kakek memutuskan untuk ikut ronda kembali ronda kali ini aman tidak ada hal-hal yang mencurigakan sampai tujuh hari kami melakukan ronda juga tidak apa-apa kami mengambil kesimpulan jika kampung telah aman namun sebuah kejadian membuat kami sontak kaget dan sedih Pak Daryanto yang beberapa minggu lalu hampir menjadi korban pada akhirnya telah menjadi korban Pagi hari saat istrinya terbangun dari tidur, dia menjerit karena melihat Pak Daryanto telah terbujur kaku dengan mata melotot dan lidah terjulur dan bagian leher seperti ada bekas cekikan. Istrinya bercerita kalau dia tidak mendengar apa-apa malam itu. Dia hanya bermimpi jika suaminya tersebut memakai baju pengantin. Tapi tidak tahu mau menikah dengan siapa. Hari itu juga Pak Taryanto dimakamkan di pemakaman desa. Entah bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Jawa karena tugas saya sudah selesai. Sampai hari ini saya menghubungi kakek. Kakek bilang kalau belum tahu siapa yang melakukan pesugihan pengantren ini. Sekian cerita mistis yang saya bagikan kepada tim Cimat semua. Salam misteri, salam Cimatres. Au.